bisnis dalam kita mempunyai network atau persahabatan tentu ada tiga kategori yang harus kita pikirkan. Kategori pertama adalah siapa teman-teman yang sudah kita miliki. Nah ini yang penting. Kita bisa melihat aset persahabatan kita. Orang-orang ini mempunyai fungsi apa dengan kita? Apa yang membuat orang-orang ini berguna buat kita? Dan apa yang bisa kita berikan kepada orang-orang yang telah menjadi network kita atau sahabat kita ini? Ini hal yang pertama. Kategori yang kedua adalah Saya butuh kenal dengan siapa Atau lebih tepatnya Saya butuh kenal dengan orang-orang yang seperti apa Nah ini adalah kebutuhan kita sekarang Kalau kita harus melihat Orang-orang yang ingin saya kenali ini Mereka maunya apa Bagaimana saya bisa connect dengan mereka Ini menjadi kunci yang penting Karena pada saat ini Saya tidak bisa hanya berdasarkan teman-teman saya yang lama Ini berguna buat saya Tapi saya pada saat ini mempunyai kebutuhan saat ini Untuk tipe orang yang saya butuhkan saat ini Dan kategori yang ketiga adalah Siapa yang ingin saya dapatkan sebagai sebuah network, sebagai sebuah connection, sebagai sebuah teman di masa yang akan datang. Ini adalah celengan kita yang ingin kita miliki. Mungkin saya ingin kenal Pak vi har en del av det som vi inte har. Det är också att vi har en del av det som vi inte har. Det är också att vi har kita, Ada teman yang akan berguna buat Anda, ada teman yang tidak akan berguna untuk Anda. Tapi pasti akan banyak orang-orang yang dalam kehidupan Anda membawa sukses. Di dalam kehidupan Anda mungkin orang-orang ini sudah menjadi teman Anda lama, mungkin orang yang sekarang ingin Anda konek, mungkin orang yang di masa depan akan membantu Anda. Kalau kita mau dan mampu membuat koneksi baru, mengenali orang-orang yang mungkin akan membawa kesuksesan di masa kita yang akan datang, maka kita sudah memperbesar Kemungkinan luck faktor kita atau hoki kita atau rezeki kita. Karena saya percaya bahwa hoki itu hanyalah kesempatan yang ketemu dengan persiapan. Maka kita harus melakukan persiapan dengan mengkreat memaksimumkan koneksi kita sebanyak mungkin sebaik mungkin dalam bersahabat dengan orang lain untuk membentuk jaringan yang dapat mensupport sukses kita di masa yang akan datang. Terima kasih mitra bisnis saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanadisantoso.com atau Anda dapat mengakses dari Facebook saya Tanadisantoso. Sukses selalu untuk Anda.